Assalamualaikum Saudara Luun Berita Malam Medisi hari ini Jumat 24 Juni 2016 dibacakan Ardian Warga benar meriah tewas usai tabrak pohon di Lok Sukun. Pemkab Timur segera bayar gaji 13 dan 14. Bocah Sri Lanka dibawa ke RS Ucut karena menderita demam tinggi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serum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 Zdalun pria asal Simpang Tritid, Kecamatan Wihpesam, Benar Meriah, bernama Edy Ervansyah, 47 tahun, tewas usai mobil Toyota Avanza yang disopirinya menabrak pohon di pinggir jalan nasional kawasan desa Menasah Redup, Kecamatan Lok Aceh Utara, Kamisore. Kasar lantas Polres Aceh Utara AKP Iqmal mengatakan, korban melaju dengan mobil bernomor polisi BG1878OL dalam relatif kecepatan tinggi dari arah Medan menuju Bandar Aceh. Tiba di lokasi kejadian diduga korban kehilangan kendali karena mengantuk. Mobil tersebut langsung menabrak pohon yang berada di pinggir jalan, persisnya di depan kantor PDAM Cabang Lok Sukun. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian. Jenazah korban dibawa ke puskesmas Lok Sukun. Petugas telah memberitahukan pihak keluarga untuk dijemput. Sedangkan bagian depan mobil yang ringsek berat diamankan ke pos lantas di kompleks terminal Lok Sukun. AKP Iqmal menghimbau kepada pengguna jalan tidak mengemudi mobil atau mengendarai sepeda motor dalam keadaan mengantuk dan lelah karena berbahaya dan rawan kecelakaan. Sudarlun Pemkap Aceh Timur segera membayar gaji 13 dan 14 para pegawai negeri sipil. Rencananya gaji 13 dan 14 dibayar sekaligus pada pekan depan. Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Keuangan DPKKD Aceh Timur, T. Munzar, mengatakan... Sejauh ini baru berkas amperahan untuk gaji 14 yang telah diselesai diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kantor Camat ke DPKK di Aceh Timur. Sedangkan berkas amperahan untuk gaji ke-13 belum semuanya diajukan. T. Munzar mengatakan pihaknya telah memberitahukan kepada setiap SKPD dan Kantor Camat di Aceh Timur untuk secepatnya mengajukan berkas amperahan ke DPKKD, sehingga gaji 13 dan 14 bisa dibayar sekaligus. Pada pekan depan Ada pun jumlah PNS di Aceh Timur Yang akan dibayarkan gaji Mencapai 8.874 orang Dengan total anggaran 32,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk pembayaran gaji ke-14 Atau THR yang dibayar Sesuai gaji pokok yaitu mencapai 26,7 miliar rupiah Sederlun, petugas keimigrasian kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Jumat pagi, membawa seorang bocah imigran Sri Lanka ke Rumah Sakit Umum Curmutia, Aceh Utara, karna mengalami demam tinggi selama dua hari. Bocah tersebut bernama Sasi Karan di Nusa, empat tahun. Kepala Bidang Intelijen Pendidikan Informasi dan Sarana Keimigrasian kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Prajoko Yuwono, mengatakan, Bocah Sri Lanka ini dibawa ke rumah sakit karena sudah dua hari menderita demam tinggi. Bahkan demamnya belum menurun sehingga perlu perawatan. Petugas medis Rumah Sakit Umum Cudmutia Aceh Utara telah mengambil sampel darah bocah bernama dinusa itu untuk dikirim ke Medan dan diperiksa. Sehingga nantinya diketahui penyakit yang didera bocah imigran itu. Untuk sementara bocah imigran ini dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Cudmutia. Sudarlun PT. Telkom wilayah Aceh Jumat pagi menggelar kegiatan pasar murah di Aceh Selatan. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat sama dua menyediakan 1000 paket sembaku untuk keluarga miskin. Pasar murah BUMN peduli negeri ini digelar PT. Telkom dan difasilitasi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Kepala Kantor Telekomunikasi Daerah Melabu Bambang Gunardi mengatakan pasar murah ini menjual 1000 paket sembaku. Setiap paket sembako terdiri dari 10 kg beras, 2 kg gula, dan 2 kg minyak bimoli dengan nilai pasaran Rp150.000, namun dijual seharga Rp25.000 per paket sembako. Selain pasar murah, Panitia juga menyalurkan bantuan untuk 3 masjid dan pemberian bantuan kepada 136 anak yatim dalam kecamatan Samadua dan Tapak Tuan. 3 masjid yang dibantu yaitu Masjid Babur Rahmah, Desa Alupinang, Kecamatan Samadua, Masjid Al Munawarah Gampung Luk Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan dan Masjid Al Taqwa Panton Luas Kecamatan Tapaktuan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sulardlun BMKG memprediksi angin kencang disertai hujan ringan hingga sedang akan kembali melanda wilayah Sabang dan akan terus berlangsung hingga dua hari ke depan. Kepada para pengguna jasa pelayaran dan para nelayan di Himbau untuk lebih berhati-hati ketika melaut dan untuk sementara waktu menunggu hingga gelombang laut normal. Perakirawan Statmit BMKG Sabang Yudi Handara mengatakan ketinggian gelombang laut berkisar 1,5 meter hingga 4 meter dengan kecepatan angin antara 10 hingga 45 kilometer per jam. Angin kencang dan hujan ringan hingga sedang yang melanda wilayah kota Sabang dan sekitarnya disebabkan karena adanya pola tekanan rendah di sebelah barat daya Sumatera. Pola ini memicu pergerakan masa udara yang cukup cepat dari Samudra Hindia sebelah barat Sumatera ke perairan barat Filipina yang melintas utara Aceh termasuk Sabang. Karena itu kepada para pengguna jasa pelayaran dan para nelayan dihimbau untuk lebih berhati-hati ketika melaut. Sementara Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang, Abdurrani, mengatakan pelayaran kapal feri yang sehari sebelumnya terganggu karena cuaca buruk mulai Jumat ini kembali normal. KMP BRR yang telah selesai docking tahunan mulai beroperasi kembali mengangkut penumpang dan kendaraan dari le ke balohan. Dalun pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah resmi menetapkan areal pertambangan rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Penetapan areal pertambangan rakyat tersebar di Kecamatan Betung dan Senagan Timur. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nagan Raya, Samsul Kamal, mengatakan penetapan areal wilayah tambang rakyat tidak berada di areal hutan lindung dan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Area lokasi tambang rakyat ini untuk wilayah Kecamatan Betung berada di Kerung Kila, Kerung Tung, Alu Bili, serta Alugantung. Gantung. Sedangkan di Kecamatan Senagan Timur berada di kawasan Kerung Ibo. Samsul Kamal mengakui luas areal tambang rakyat yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Forkopim dan Nagan Raya masing-masing berada di bawah 200 hektar untuk setiap kecamatan. Bagi masyarakat yang ingin mencari emas di areal tambang tersebut harus mengajukan izin secara resmi kepada pemerintah daerah. Sudarlun pria berinisial YAB, 35 tahun, warga Gampung, Cot, Gelumpang, Kecamatan Perlak Kota, Aceh Timur, ditangkap petugas gabungan Polres Aceh Timur Jumat pagi karena memiliki sabu-sabu. Saat ini Yap sudah diamankan di Mapolres Aceh Timur untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Informasi yang dihimpun Yap ditangkap saat tim gabungan Polres Aceh Timur yang dipimpin wakapolres Polres Kompol Charlie sedang patroli mencari sejumlah tahanan Polres Aceh Timur yang melarikan diri dari sel tahanan setempat pada Sabtu 18 Juni 2016. Kapolres Aceh Timur AKB Perudi Purwiyanto menjelaskan penangkapan tersangka Yap berawal dari pengakuan seorang DPO bernama Marsudin yang tertangkap polisi Aceh bahwa di Kecamatan Perlak ada satu DPU lainnya yang sedang bersembunyi. Namun saat polisi tiba di lokasi, DPU tersebut tidak berada di tempat dan telah kabur. Polisi justru menemukan seorang pria pengguna sabu-sabu berinisial yap. Polisi turut menyita barang bukti sabu seberat 3,5 gram, termasuk alat hisap dan kaca pirek milik tersangka.